Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistio menilai gerakan massa buruh adalah salah satu aksi massa yang mudah terbentuk dengan menggunakan berbagai isu normatif. Meski demikian, Hermawan Sulistio juga berpandangan kemudahan itu pula yang membuat aksi-aksi buruh rawan disusupi kepentingan lain yang bermotif politik maupun ekonomi. Dan untuk membahas mengapa isu normatif bisa menjadi umpan menarik bagi para aktivis organisasi pekerja di tanah air, Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Baik Pak Hermawan, menurut Bapak seberapa besar potensi isu normatif dibanding isu politik dalam hal penggalangan massa? Kalau kita bicara mengenai eh, tuntutan normatif, demo-demo itu sangat besar. Gampang sekali. Gitu. Tapi kalau nah, apa, keluar dari tuntutan normatif, nyambung... Politik atau apa itu biasanya sulit ngumpulin masak. Nah, ya, satu ya. Terus yang kedua, sebetulnya kan juga dilematis nih. Dilematis apa? Kalau saya jadi pengusaha yang buruhnya banyak kayak begitu, terus rugi terus, ya, karena kenaikan terus nggak ada kompromi segala macam tutup aja, makanya kan gitu. Nah, tetapi di sisi yang lain, kan ada pengusaha-pengusaha yang baik dan buruh-buruh yang baik yang kerja. Yang kesejahteraannya bagus segala macam, yang dirugikan karena pasti kena imbasnya gitu. Dan isu normatif itu juga yang banyak dimainkan oleh elit-elit di organisasi buruh ya Pak Her? Iya, yang itu yang dimanfaatkan. Dan buruh juga kalau kita lihat kunci-kuncinya di simbol-simbolnya kan juga banyak yang eh, tokoh-tokohnya lebih banyak main di luar kan gitu. Kalau dia buruh-buruh -buru beneran kan juga banyak eh, lebih main nggak punya waktu untuk ke dalam, itu kan ada istilah diswiping sweeping mereka yang nggak mau ikut demo di diswiping, nah, itu kan cara eh, kerja normal aja, lama gitu. Jadi akhirnya setuju nggak setuju dengan protes mereka, semua kan ikut gitu. Itu kan biasa kita lakukan juga. Nah, eh, sekarang kan begini, kalau arah perkembangannya kacau, kacau terus gitu kan, eh, ini. Ujung-ujungnya kan juga nanti peristiwa-peristiwa politik untuk suksesi nasional, legislatif, segala macam, 2014, karena eh, tidak mungkin jalannya itu sepotong, separuh, gitu. Demikian, Hermawan Sulistio. Saya, Mary Agustin.